Dua kursi semuanya ya sayang. Tapi syaratnya malam hari ini kita nikmati malam minggu bersama dengan tertib. Dan nyanyi sama-sama setuju. Tepuk tangan yang meriah buat pengantin wanita. Anjar yang cantik gelitan. Oke okay, Anjar kita nyanyi dua kursi silahkan. Tepuk tangannya mana? Oke okay, suaminya ikut juga nggak apa-apa joget-joget. Mas Agus joget tuh. Sebelumnya terima kasih Mbak Rita oh, sudah iya? Mau hadir di sini oh, iya, saya. karena saya tahu orang menganti ini fans beratnya Mbak Rita semuanya benar nggak? Terima kasih, ah, ah. amin. Terima Jadi kasih. saya senang sekali terima, terima, kasih, terima kasih, kasih Mbak Rita ya. Iya. Ah. Oke Mas Agus, siap-siap joket ya. Zuket lagi ya. Dua kursi buat tanda semuanya tepuk tangan buat pengantin. Naganya sama dengan kaset ya? Yuk. Ayo mas Agus, jogetnya mau main! I put I'm yeah. We're Terima kasih banyak, terima kasih suaranya tetap merdu. Bagaimana penonton menganti dari suara bayar dan lain-lainnya masih mau terus sampai jam berapa?